atas segala limpahan rahmat yang diberikan Allah kepada kita sehingga dengan bakat dan rahmat Allah tersebut kita dapat tetap melanjutkan rangkaian acara tablig kabar kita dalam beberapa hari ini kemudian salam salam buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan dan arahan-arahan dalam mencapai keluarga yang bahagia Tentram, damai dan sakinah Maka pada kesempatan kini Pada atau kepada kesempatan ini Kita mencoba Melihat Tuntunan-tuntunan Yang diberikan oleh Rasulullah SAW Ataupun yang diterangkan oleh Allah SWT Dalam kitab suci Beserta apa yang dijelaskan oleh para ulama kita Dalam menggapai Dan mencapai keluarga yang bahagia Atau bagaimana membina Keluarga dalam Islam Hadirin hadirat rahmatillahi subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala dengan tegas memanggil kita semua orientasi kita dalam membina keluarga adalah ya ayo alladzina amanu qu amfusakum wa ahlikum naro wahai orang-orang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka wa quduhan hijarah yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu alaiha malaikatun gilaadun syadidul la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yang mana neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar yang bengis la ya'sunallah mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu Taala memanggil kita, orang-orang yang beriman, ya aywaladina amanu. Diwakilkan dari para ulama salah, seperti mana di antara dari Nuhmas al Anhu di kalangan para sahabat mengatakan, apabila engkau meninggal tidak dalam Al Quran, pakai Gilah Hasamak, maka hendaklah engkau memperhatikannya dengan seksama. Emma ini Ankhairin ya pada ada kalanya panggilan itu adalah tentang kebaikan pak tu mar bihi ma yang engkau, engkau disuruh untuk melakukannya atau tentang hal yang buruk mana engkau dilarang untuk melakukannya Panggilan ini memiliki beberapa hal? Pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang beriman? Pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata-kata iman kepada kita dalam meminta Apakah disintak termasuk orang muslim? Apakah orang-orang beriman yang dipinta? Sebenarnya telah jelas dalam pandangan alusun wal jama'ah Apabila kata-kata iman dan kata-kata islam Terpisah dalam sebuah nas Maka salah satu di antara keduanya mengandung makna yang lainnya Jadi ya yuladina amalu bukan berarti Yang dipanggil sebutkan tidak masuk orang-orang yang islam yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang telah memiliki dasar-dasar keimanan, usul iman. Bukanlah yang dipanggil dalam ayat ini orang yang kamalul iman, bukan orang yang sempurna imannya baru dipanggil melainkan bukan itu maksudnya. Jadi oleh sebab itu apabila kata-kata Islam terdapat dalam subhanas, maka dia mengandung juga makna iman. Apabila kata-kata iman terdapat dalam subhanas tanpa diganding dengan kata Islam, maka dia juga mengandung makna Islam. Dan apabila digabung antara kata iman dan kata Islam, maka masing-masing keduanya memiliki makna tersendiri. Kata-kata Islam memiliki kata-kata yaitu amal wahiro, yaitu uh, aplikasinya atau tujuannya adalah tentang amal-amal yang zahir Dan kata-kata iman ini maksud adalah amal bautina atau amal kulub, iaitu amalan-amalan hati. Seperti mana Innal muslim muslimah ma ulum ummin, mina Kemudian juga uh, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mana dalam hadis jibril yang masyhur mal Islam wa mal iman. Di sini jelas penafsiran iman dan penafsiran uh, Islam Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian panggilan ini diarahkan oleh Allah Subhanahu Walaikum Salam kepada orang-orang beriman. Karena seseorang yang berimanlah yang akan mampu imannya memanggil untuk mendengar panggilan Allah. Dan orang-orang yang tidak beriman, dia tidak akan mendengar panggilan Allah. Kemudian adalah bahwa apa yang akan kita laku, yang di diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah merupakan bagian dari iman emak termasuk fondasi iman atau masalah iman yang wajib atau masalah iman yang mustahab maka menjaga keluarga kita adalah bagian dari bentuk kesempurnaan iman kita menjaga diri kita dan keluarga kita meningkatkan kualitas keimanan kita maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan nama yang mulia ini minisbahkan kita kepada orang-orang beriman agar kita dipanggil oleh Allah dan agak lebih dekat dan supaya iman yang telah kita miliki itu kita sempurnakan. Ya, dan kita buktikan dengan panggilan yang dipintakan oleh pada konteks ayat pada berikutnya, "Ku ampus aku muahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka." Bagaimana bentuk kita menjaga keluarga kita dari api neraka? Apakah dengan milikan baju yang bagus, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, tanah yang luas, atau dan seterusnya dari berbagai-bagai kesenangan duniawi, jelas tidak. Ya menjaga keluarga kita di api neraka adalah dengan mendidik mereka dengan ilmu agama, memberikan tuntunan-tuntunan Islam kepada keluarga kita tersebut, kemudian menyuruh mereka mengamalkannya, ya dan juga memberikan pendidikan itu kepada karik kerabatnya karena dalam membina sebuah keluarga yang namanya keluarga itu memiliki hubungan atau mencapai sebuah kebahagiaan memiliki hubungan yang cukup luas di dalam keluarga ada ayah ada ibu ada anak, ada mertua ada karik kerabat semuanya ini mempengaruhi tentang ketenangan dan kebahagiaan keluarga Ibu soleh, istrinya apa namanya suaminya tidak baik. Ini juga tidak membawa kebahagiaan dalam keluarga. Karena ada orang sekarang yang disebut ilmu motivator. Kamu jangan gantungkan kebahagiaan pada orang lain itu tidak mungkin. Karena manusia ini sudah adalah makhluk sosial, butuh kepada orang lain. Tidak mungkin. Jadi oleh sebab itu banyak ilmu, -ilmu motivator sekarang mengambarkan kamu jangan harapkan kebahagiaan itu dari orang lain. Memang kebahagiaan tidak dari orang lain Tapi adalah kebahagiaan itu akan tercipta Ada unsur-unsur untuk mencapai itu Untuk mencapai itu Anaknya, orang tuanya baik ya, Ibu, bapaknya baik Kalau anaknya tidak baik Juga tidak mewakil kebahagiaan Contoh, anaknya terlibat menarkoba Bapak yang batinnya Ibu tersisa batinnya Tidak tercapai keluarga yang bahagia Anaknya baik, orang tua, ibu, bapaknya baik Mertua tidak baik Mengganggu, ketenangan, keluar Artinya panggilan di sini Bahwa keluarga itu Membutuhkan banyak unsur Yang mesti untuk mencapai sebuah kebahagiaan itu banyak unsur Mertua baik Bapak dan ibunya baik Istri yang suami Anak baik Tetapi kalau karik kerabat tidak baik Juga mengganggu Dan seterusnya Maka oleh sebab itu dalam membina keluarga yang bahagia Tidak tergantung uh, Tidaklah dapat dilakukan dengan cukup memperhatikan diri kita sendiri Tidak mungkin Karena kita ini adalah makhluk yang membutuhkan kepada orang lain Itu tidak mungkin Dan kita ini adalah makhluk yang bermasyarakat Makhluk yang bersifat sosial Tidak bisa kita itu berdiri sendiri Maka oleh sahabat itu Bagi kaum muslimin dalam menerima ilmu Ilmu yang datang dari barat itu jangan dikonsumsi dengan Peluang begitu saja Karena banyak sekarang ilmu-ilmu motivator Yang membuat orang itu adalah individualisme Tidak memperhatikan orang lain Kemudian Jadi menjaga keluarga kita Dari api neraka itu Dengan memberi pendidikan Sama sekarang Kita lihat Banyak sekali Di antara kita yang tidak memberikan pendidikan secara optimal ke dalam keluarganya. Sebagian keluarga memiliki rumah perhiasan rumah yang jutaan rupiah, bahkan mungkin ratusan rupiah, jutaan, ratus jutaan. Tetapi kita lihat pendidikan anaknya, pendidikan agamanya ataupun diri dia sendiri sangat jauh sekali. Satu ketimpangan yang sangat jelas dalam kehidupan kita. Ketika untuk kursus bahasa Inggris orang bisa bayar ratusan ribu. Ketika untuk masuk pondok itu minta corting dari Ustad. Kalau untuk ada perayaan-perayaan. Apakah itu pempingari kemerdekaan, maulid nabi dan seterusnya Apalagi ada organ tunggalnya, layar tancapnya Itu nyumbangnya lumayan Tapi kalau ada taklim, nyumbangnya sedikit Demikian pula ibu-ibu kita Ya, Untuk perhiasan rumah tangga, perhiasan Apa namanya Piring hias saja Itu belanjanya bukan lumayan besar tetapi anaknya tidak berpendidikan agama. Yang lebih sadis lagi, bapaknya selalu merokok setiap hari, anaknya tidak sekolah. Dan banyak lagi hal-hal yang akan kita jelaskan pada berikutnya nanti. Kemudian Allah gambarkan tentang bagaimana keadaan neraka tersebut. Itu bahan bakarnya manusia dan batu. Kenapa? Ini menunjukkan betapa panasnya neraka itu. Yaitu bahan bakarnya batu Bukan kayu Manusia dan batu Kemudian malaikat-malaikat menjagakannya menjaganya, Tidak memiliki rahma kepada ahli nar. Ya, Kemudian Perbuatan malaikat itu Untuk membebaskan malaikat dari tuduhan yang Tidak baik Maka Allah sebutkan bahwa perbuatan itu Mereka lakukan atas perintah Allah La ya'asunallah ma'amaru Wa ya'alunama ma'yumaru mereka bukan berarti itu berbuat zalim, tidak. Mereka itu ganas dan marah kepada ahlun-nah. Bukan kerana mereka itu adalah sifat mereka, adalah bersifat bu buruk. Tapi itu itulah atas perintah Allah kepada mereka. Itu dijelaskan dalam ayat berikutnya. Kemudian secara umum, Rasulullah SAW telah menyebutkan, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kali adalah pemimpin, dan setiap kali akan diminta pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya. Setiap kita memiliki tugas dan kewajiban tertentu Dari dalam keluarga Seorang ayah memiliki kewajiban yang dijelaskan oleh Islam Seorang ibu juga memiliki tugas-tugas kewajiban yang telah ditentukan oleh Islam Anak, mertua, dan karib kerabat Demikian pula tetangga Yang mana semua ini indikator ini Suami, istri, anak, mertua, karib kerabat, dan tetangga itu sangat penting untuk ya Diperhatikan Dalam mencapai sebuah keluarga yang bahagia Banyak orang yang tidak bahagia gara-gara tetang Tangganya Barangnya dicuri ya Barang-barangnya disakit Dan seterusnya Dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu kita tafsir lagi Maka al itu dalam hadis tadi lanjutkan Rasulullah SAW Kemudian wal imam ra'in wa mas'ulun ra'iyatihi pemuasa diminta pertanggungjawabannya. Kemudian warajulu seorang ra'in fi ahlihi. Ini disebutkan ini warajulu ra'in fi ahlihi, seorang itu pemimpin dalam keluarganya. Dia yang menggalikan keluarga. Ini oleh itu Allah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', kata Allah Subhanahu taala. Laki-laki itu adalah pemimpin di atas wanita. Bukan sebenarnya yang diinginkan oleh orang-orang liberal wanita dan laki-laki sama saja. Tapi nabi kenapa kamu menikahi laki, perempuan kalau sama laki-laki dan laki-laki uh, dan wanita bagi kamu? Ini adalah madhab mulhidun orang-orang ateis yang mengatakan laki-laki dan perempuan sama saja. Dan terus nanti semua perempuan sama saja nanti itu ujungnya semuanya sama. Mau menikahi anak sendiri, mau menikahi mertua sendiri, semuanya nanti sama saja. Hatta menikah binatang pun sama saja, menikah sama lelaki pun sama saja. Kan itu mazhab orang liberal. Ada bukunya kan, betapa indahnya nikah sejenis. Mereka membela orang-orang lesbian, membela orang-orang homo. Ayat telah menunjukkan bahwa di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala memberi tugas, memberi kewajiban setiap pribadi manusia ini sesuai dengan kemampuannya. Ar-rijalu al qawwamuna 'ala nisa. Tapi pada hari ini banyak an-nisau wanita laki -laki. Laki -laki yang jadi pemimpin laki-laki. Laki-laki yang menjadi anak di rumah, mengasuh anaknya, yang perempuan mencari nafkah. Dalam ayat tadi Allah sebutkan, kenapa laki-laki diutamakan di atas perempuan? Yaitu bima fadalla Allahu ba'd Tar Karunia yang dilebihkan oleh Subhanahu wa ta'ala atas sebagian Sebagian mereka atau sebagian yang lainnya Wabima'am faku min ambu'alihim Iaitu pertama Tugas seorang suami Adalah memberi nafkah Dan betapa banyaknya orang tua Sekarang melalekam nafkah Anaknya Apalagi telah bercerai Itu kadang-kadang Seorang suami tidak menafkahi anaknya Ini wajib Banyak dilalekan oleh kaum muslimin hal-hal seperti ini Kemudian ini itu di antara hal yang membuat laki-laki tadi menjadi pemimpin dalam keluarganya, dia mengendalikan. Pada hari ini semoga kita katakan banyak laki-laki yang dibawa ketiak perempuan, istilah kita tidak memiliki nyali. Wanit, istrinya keluar dengan pakaian setengah badan, tidak masalah, ya kan? Kenapa? Ditantang oleh sihnya, kalau kamu nggak suka ceriak saya, wah gawat ini. Nah, Preunasi saya tergantung pada dia. Kenapa? Kena laki-laki tadi melalaikan tugasnya. Maka di sini seorang laki harus membekali diri. Dengan ilmu agama dan keterampilan kehidupan. Untuk menaik kewajibannya sebagai kepala keluarga. Kita lihat sekarang kan. Orang tua di mata anaknya dilalik sebagai orang tua. Kenapa tidak mampu mengendalikan biduk keluarganya? Anak-anaknya keluar dengan pakaian-pakaian yang tidak senono. Kalau dahulu pakaian itu dipakai orang waktu mandi. Sekarang dipakai orang waktu pergi shopping. Apa karena uang? Tidak ada? Tidak. Yang anehnya ya. Topeng monyet, tahu gak topeng monyet? Senang dipakai-pakaian dia. Kalau seandainya dia punya duit, mungkin beli baju dia monyet-monyet itu. Tapi yang sekarang semakin kaya Semakin gak punya baju Ini yang aneh orang Semakin banyak duit Semakin pendek celananya Yang anehnya begitu Semakin gak punya uang Justru semakin Pakainya semakin apa Tidak punya pakaian Bukan gak punya uang dia Ya, maka diistilahkan oleh sebagian orang-orang Arab, Arab di Indonesia ini banyak sekali multazimat. Ya, bukan ispusak lagi. Ispupaha. Kalau yang ikhwannya justru musbil semua. Kebalik. Ya, yang laki-laki menutup sempurna, yang perempuan buka-bukakan. Kita lihat sekarang. Yang malu bukan dia, kita yang malu. Kita yang malu melihat dia, dia tidak merasa malu Kenapa? Karena sudah dicabut rasa malu dalam dirinya Jadi orang tua yang tidak men mendidik keluarga seperti ini Ini ditanya di hadapan Allah Subhanahu SWT hmm. Tapi orang tua tidak akan ditanya Anakmu kenapa tidak masuk keluar ke dokteran Kenapa tidak menjadi dokter, kenapa tidak insinyur, kenapa tidak dokter Tidak Nah inilah kenyataan yang ada dalam kehidupan kita, bahwa seorang lelaki sekarang banyak kehilangan jati dirinya, ya pengecut di hadapan istri dan anak-anak perempuannya, tidak mampu mengendalikan keluarga, ya kan? Bahkan sebagian orang istrinya dicium orang, nah masa dia enteng tenang-tenang aja dia di hadapan dia. Ini manusia manusia yang telah hilang, ya. Jangan ke manusia, binatang saja itu coba lihat ayam, gimana kira-kira? Ayam dikejar oleh dia ayam jantan lain yang coba-coba mendekati pasangan dia. Sekarang manusia enggak ada rasa malu. Inilah yang terjadi di hidup kita sekarang. Jadi kalau dalam hadis ada disebutkan laki-laki itu memimpin yang keluarganya, bukan dia yang dipimpin oleh istrinya. Mengatur keluarganya maka perlu memiliki ilmu dan keterampilan. Kemudian wanita juga pemimpin dalam dalam keluarga suaminya terhadap anak-anaknya. Banyak sekarang dan bahkan ini adalah salah satu ciri orang-orang non-muslim untuk menghancurkan umat Islam adalah ketika perempuan-perempuan kita, ibu-ibu kita ini keluar dari rumah. Anak-anaknya dididik oleh siapa? Pembak? Pembantu. Pembantunya tamat apa? Satu enggak? Enggak. Hmm? Taman SD bahkan enggak ada yang enggak sekolah. Makan tangan kiri, semacam ngomongnya enggak karuan, itulah pendidikan anak yang lahir. Enggak apa-apa wanita menjadi pendidikan yang tinggi ketika anak-anaknya belajar bahasa Inggris ditunjukkan di rumah. Anak-anaknya belajar matematika ditunjukkan di rumah, enggak perlu khusus keluar. Kan bagus. Tetapi orientasi orang berpikir enggak kerja di luar rumah. Padahal banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ini kebalik. Yang seharusnya dilakukan oleh, lelaki, oleh perempuan, dilakukan oleh lelaki-lelaki. Coba lihat. Saya tanya sekarang, dokter kandungan di Pekan Baru ini. Berapa yang perempuan? Hah? Berapa yang perempuan dokter kandungan di sini? Bahkan di sebuah kota, tidak ada dokter kandungan yang perempuan. Maka kita butuh nah ini yang perlu kita perhatikan kemudian juga pembantu atau ya khadim juga rahim fi malisaidhi itu juga bertanggung jawab dalam menjaga harta majikannya dalam kesempatan ini kita akan uraikan kewajiban atau hal untuk mendukung keluarga bahagia ada berapa poin di sini nanti waktu yang singkat ya tadi memang kalau waktu singkat ini saya kencang biasanya menyampaikan Taib Hidup bahagia dalam keluarga adalah dambakan setiap manusia ya. Tetapi beragam pemahaman orang dalam memaknai kebahagiaan Bermacam pemahaman orang dalam memaknai kebahagiaan kebaha Ada orang yang dalam pemahamannya bahagia itu adalah yang punya harta banyak tetapi kalau secara syar'i kita katakan berarti Rasulullah adalah orang yang tidak pernah berbahagia, kerana beliau bukan seorang yang kaya. Kalau kita maknai secara syar'i berarti Al-Quran tidak menyuruh manusia, membawa manusia kepada kebahagiaan. Kenapa? Karena banyak di situ apa namanya kita lihat bahawa kehidupan secara umum kaum muslimin atau Allah tidak mengutus Rasulullah dengan bawa emas dan perak. Kalau seaneh kebahagia itu ukurannya dalam mata materi. Tetapi dalam bahkan dalam kenyataan kehidupan kita banyak materi yang membuat orang menderita. Benar enggak? Benar enggak? Kenyataan. Semakin kaya, semakin tidak enak tidur. Semakin selalu takut. Benar enggak? Semakin was-was dia. Kalaupun tidak diganggu takut bangkrut saja itu sudah ancaman dirinya sendiri. Takut bangkrut selalu mengancam dirinya. Takut tidak dapat untung Itu ada dalam dirinya selalu Kenapa tidak? Ya Hartanya itu mempebudak dia Bangun harus pagi Bahkan lebih cepat dia bangun Daripada orang sholat subuh Tapi dia tidak sholat subuh Ya Mau narmadir sana di sini dengan, dengan perjalanan dan segala macamnya dia punya uang tetapi Tersiksa oleh uangnya Inilah yang budak dinar Budak dirham Jadi kebahagiaan itu bukan diukur dengan apa? Materi Betapa banyaknya orang-orang yang bahagia Tanpa materi Orang kaya sering Tidak bisa tidur, bahkan kadang-kadang Kalau mau tidur harus mengkonsumsi obat tertentu Ya kan? Tapi kalau lihat tukang batu Ya ketika pemanja makan Pemainnya dari jam 12 sampai jam 1 itu enggak kan ada istirahat itu. Ya. Itu ditaruh oleh dia batu bata di belakangnya. Itu tidur santai dia. Bahkan orang-orang ikut pengajian di masjid pun santai aja dia tidur kadang-kadang. Saking bahagianya dia. Tanpa pakai bantal. Dia oleh sebab itu kebahagiaan tuh di situ. Ya, Tapi kalau dalam pengajian Tidur itu tidak bahagia Sunnah itu bencana Jadi kita lihat Banyak orang yang memang makannya sederhana Hidupnya sederhana Tapi ada sebuah kepuasan dalam diri Yang tidak bisa dia banggakan Tidak bisa dia kemukakan Oleh sebab itu Allah dan Rasul Mengutus kepada manusia Para ambia itu dengan membawa Wahyu Karena kalau seandainya kebahagiaan itu dengan materi, berarti yang bahagia itu orang kaya saja. Orang miskin tidak mungkin dapat bahagia, tidak demikian. Tapi kebahagiaan tadi adalah semakin orang tadi berbuat tak kepada Allah dan Rasulnya, dia akan semakin menimaki kebahagiaan yang luar biasa. Maka disebutkan oleh para ulama salaf seperti Syaikhul Islamiah, kalau seandainya ini muluk dunia, para raja-raja dunia ini Tahu dengan apa kekayaan yang ada Dalam diri kita ini sumbu mereka itu akan Membantai kita dengan pedang-pedang mereka Cemburu atas ketenangan jiwa yang kita miliki Puas rasanya ketika kita Membanyakan salat tahajud, puasa senin kamis Kemudian kita setiap Keluar rumah, membaca zikir keluar rumah Dan selalu melakukan wirid-wirid yang diajarkan Rasulullah SAW, ada sesuatu yang kita Kok rasanya hidup ini Puas dan tidak bisa digambarkan begitu maksudnya. Ada semacam kepuasan yang yang tidak bisa dikatakan kepada orang lain gitu. Yang merasakan itu ya, diri kita sendiri merasakan ya bertemu orang lain mukanya enggak kerut lalu gitu. Dia ya, menteri rasanya ya enggak memang enggak bisa sih gimana apa namanya kebahagiaan ketaatan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang memang taat kepada Allah itu luar luar biasa. Di samping nikmat-nikmat yang lainnya, banyak orang memandang nikmat itu adalah materi. Kesehatan tidak dipandang sebagai nikmat yang luar biasa oleh orang, tidak dipandang sebagai nikmat yang luar biasa. Padahal kekayaan itu, kesehatan itu, itu nikmat diberikan Allah. Saya berikan contoh saya, saya berikan contoh. Sekarang kalau seandainya kita sakit gigi, pergi ke dokter pas berapa bayarnya? Minimal 50 puluh, ribu. Coba kalau bapak-bapak punya uang yang banyak Tiga kali seminggu ke dokter gigi Tiga kali seminggu Hah? Berapa keluar uang? Jadi nikmat yang diberikan Allah itu bukan bentuk uang materi Semata tidak Kesehatan, ketenangan jiwa Anak-anak yang baik, keluarga yang saleh Nikmat yang luar biasa Banyak orang kaya raya Tapi selalu berperkara istri istrinya yang serong Ima anaknya berzina, ima anak terlibat narkoba, ima ini dan itu, ya mobil kuta brakkan, atau ada tunggakan di bank, dikejar oleh hutang, dan seterusnya, nggak mengecap rasa ganjik kenikmatan. Apalagi nanti yang lebih parah lagi harta itu dapat dengan darah jalan yang h, haram, lalu diuji oleh Allah, uangnya begitu banyak, tetapi kena penyakit gula. Ya kata Jawanya ya opo manfaat kekayaan orang miskinnya aja dapat gula itu minum bisa minum gula itu sudah tuker nih ini kita orang miliarder kata orang minum gula dilarang, hah gimana kira-kira? Apalagi dilarang makan daging kenapa kolesterol? orang miskin biasanya cari duit, kalau nikmatnya kan cari daging, makan daging, minum gula. Dan ini lebih siksa lagi ketika berpunya tapi enggak bisa menikmati. Beda dengan orang miskin, dia enggak minum gula karena enggak bisa mampu beli pemamanya. Itu enggak terlalu tersiksa batin ini, enggak terlalu azab rasanya. Maqalah sab itu orang yang dalam kubur, ya, ketika dilihatkan kepada dia, surga itu kemudian tampangnya di neraka, itu luar biasa Yang tergores rasa di hati hilang dari nikmat yang kita lihat itu. Ini di hadapan mata ini. Ada teh, ada minum air, apa namanya, jus, segala macamnya ya kan. Tapi gak boleh dimakan itu, cuman dilihat toh. Ada manfaatnya. Ada? Apa nih kekayaan? Apalagi kalau memang harus cuci darah setiap bulan dan seterusnya, habislah kekayaan itu. Jadi yang perlu kita minta kepada Allah itu bukan jumlahnya tapi adalah berkahnya. Banyak barangkali dari daerah saat Ustaz-ustaz di sini kita pengalaman dalam istilah bang apa asdi alumni talang kita waktu di Jakarta itu sebulan itu hanya 50.000 dapat di Libya. Enggak ada kiriman dari kampung. Di situ sewa rumah, di situ makan lima ribu. Tetapi Ustaz-Ustaz. biasa-biasa saja makan idomi, nggak ada yang pernah kena penyakit. Alhamdulillah. Tapi sekarang sering makan idomi kepala pusing. Kalau dulu tanya sama bang Asdi itu sarapan kita itu idomi pulang idomi, ya. Tapi Alhamdulillah tidak ada yang kena penyakit Berkah yang penting Yang diberikan Allah itu berkah Nah Sekarang nikmat Allah ini Bukan berbentuk materi saja Mata, telinga Semua nikmat yang luar biasa ketika diberi kesehatan kepada kita Kita kan merasa sendiri Sakit mata saja sehari betapa Susahnya rasanya nikmat yang luar biasa, kesehatan itu jangan hanya dipandang ya kalau bapak-bapak sehat tapi gak punya uang gaji sejuta sehari, tapi kalau dalam sehari tadi kena jantungan langsung masuk rumah sakit, gaji sebulan tuh ludes jadi jangan memandang kebahagiaan itu dengan materi nikmat itu luar biasa yang diberikan Allah bahkan nikmat yang luar biasa lagi adalah ilm Dimanfaat dikatakan oleh Ali, uh, Ali Rodi Al-Anhu. Apa kata Ali? Al-ilmu oh, yahrusuka wal mautahrusuhu. Ilmu adalah menjagamu. Tapi kalau harta, kamu yang menjaganya. Kemana pun pergi, ikut kita. Tidak pernah kebanjiran, kebakaran, kecuali memang kita sendiri terbakar. Ya, Coba kalau orang kaya, pergi haji. Tidak bisa bawa mercedes Gedung mewah, kasur kasur spring bednya tinggal di rumah, tetap tidur di di musdalipah itu kedinginan, gigil juga, ya kan? Tapi ilmu ikut kemanapun kita pergi, nggak pernah kena tsunami dan seterusnya. Kekayaan diancam dalam setiap waktu untuk dihancurkan kehilangannya. Luar biasa nikmat ilmu. Harta semakin banyak, semakin perlu banyak lagi sapamnya. Benar enggak? Kalau enggak punya sapam, bahaya. Semakin kita kaya, semakin butuh kepada orang lain. Itu jelas. Semakin miskin berarti kita. Karena semakin butuh kepada orang lain. Nah ini menunjukkan bahwa kekayaan itu bukanlah satu-satunya jalan untuk apa mencapai kebahagiaan, tetapi apakah harta bisa membawa kebahagiaan? Kita tidak menafikan sebenarnya sabda Rasulullah Sallam: Nihemal uh, malu soleh fi rojilusol. Harta yang halal ada pada orang yang soleh juga. Hartanya tadi dibelanjakan kepada hal-hal yang dirahtui Allah Subhanahu Wa Taala. Hatanya bukan didapatkan dari hal-hal yang diradui Allah Subhanahu Taala. Nah itu sedikit Bicara dalam makna kebahagiaan tadi Jadi kebahagiaan itu tidaklah semata-mata Apa? Dari sisi materi Kebahagiaan semua kita berhak mendapatkannya Dan sangat mudah untuk mendapatkannya Tidak sulit Kenapa? Karena sesuatu yang semakin dibutuhkan oleh manusia, Allah menjadikan jalan untuk mendapatkannya semakin mudah. Itu pasti. Makanya air gratis, udara gratis. Kenapa? Manusia semakin membu membutuhkan. Jadi kebahagiaan itu sebetulnya gampang, banyak jalan untuk mendapatkannya. Kemudian dan akhirnya Di sini Hidup bahagia adalah dambaan setiap orang Tetapi beragam pula pemahaman orang Dalam memaknai kebahagiaan itu Dan akhirnya Berbeda-beda pula jalan yang mereka tempuh Dalam meraih kebahagiaan tersebut Jadi apa makna kebahagiaan yang sejati bagi mereka Kalau seorang mukmin Pasti dia memaknai kebahagiaan itu Adalah kebahagiaan Yang sesuai dengan terangkan oleh Allah Darah, Rasulnya Maka dia dalam mencapainya tentu Kebahagiaan itu karena milik Allah. Tidak mungkin kita capai dengan cara berbuat maksiat kepada Allah. Maksiat apa saja bentuk maksiatnya. Itu bukan satu kebahagiaan. Berzina. Betapa banyaknya akibat dari balik itu. Yang membahayakan. Nah. Tergantung makna kebahagiaan bagi dia. Maka dari situ akan memberikan jalan yang akan dia tempuh. Kalau dia memandang bahagia itu adalah materi, maka dia akan memacu-memacu dan selalu adalah masalah materi. Kalau kebahagiaan dipandang oleh di segi jabatan, pangkat, dan kehormatan, dia akan mati-matian memacu. Sebelum dapat pangkat, dia belum menilai dirinya sebagai orang yang bahagia. Sebelum dia kaya, dia lo mengatakan diri saya belum bahagia. Kapan kita akan dapatkan bahagia? Kalau kita gantukan dengan seperti itu, tapi kebahagiaan sangat dekat dan sangat mudah untuk mendapatkannya. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan ke arah yang kebahagiaan tersebut. Berikut ini ada beberapa sifat yang perlu dimiliki oleh setiap pribadi keluarga dalam menggapai kebahagiaan yang hakiki. Pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik istri, suami, anak, mertua, kari kerabat, tetangga harus memiliki sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam banyak ayat sekali Allah sebutkan tentang perintah taqwa ini. Barang siapa yang bertakwa akan diberi kemudahan Allah Subhanahu taala dalam segala kesulitan dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini banyak sekali ayat. Wa may yatawakkal laha yaj'al lahu wa yarzuquhu min haytun la yahtasib. Barang siapa bertawakal kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar baginya dari berbagai persoalan hidup ini wa yarzuq wa yarzuquhu min hatul dia akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah-arah -ara yang tidak dia sangka-sangka rezeki di sini kembali kita pahami bukan berbentuk nasi saja ya bukan berbentuk kue saja berbentuk uang saja termasuk rezeki itu adalah kese kesehatan dan seterusnya rezeki minallah dan juga wamay yatakillaha ini wamay yatakillaha yaj'alum amri yusra barang siapa yang bertakwa kepada Allah insyaallah akan diberikan segala urusannya mudah jadi kebahagiaan itu di mana kalau kita menang kebahagiaan itu dalami Allah maka jalannya adalah dengan bertakwa kepada Allah Allah. Jadi ayat-ayat kita kemarin tadi barang siapa bertakwa kepada Allah. Jadi apa yang maksud takwa ini? Banyak mana-mana takwa anjuran kata para salaf di antara Abul muminin Umar khat menyatakan adalah sebagaimana orang berjalan di atas jalan yang berduri. Dia hati-hati dalam meletakkan telapak kakinya agar tak injak agar tidak terinjak duri. Demikian pula seorang mu'min dia berhati-hati dalam berbicara, di dalam berkata, dalam melangkah dan seterusnya. Bukan istilah kitanya hantam kromo. Yang halal adalah yang halal, yang halal pihadi. Tuannya orang katakan, yang sudah sampai di tanganku itu adalah halal. Tidak begitu. Tapi dia adalah bertawakal kepada Allah tidak memakai amalan khatab radio al-anhu bagaikan orang berjalan di tengah jalan yang berduri yang mana dia sangat hati-hati di dalam apa meletakkan kakinya artinya apa sini Murakabatullah memperhatikan ucapannya pandangannya pendengarannya perbuatan dan akhlaknya seterusnya dia selalu hati-hati bertanya ini halal apa haram ini halal apa haram setiap apa yang mau dia lakukan ini halal apa haram? Ini halal apa haram? Dimaknai oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu edan menyatakan al-amalu bitanzil. Ini al-khauf minal jalil wa amalu bitanzil. Takut kepada Allah dan mengamalkan Al-Qur'an. Wa ma da? Warida qalil yaitu qanaah wal isti'dadul yaumir dan bersiap-siap untuk hari kiamat. Ya, ini ketakwaan takwaan juga dari para ulama dan banyak lagi mana-mana takwa ini sebagai perkataan imam syafi'i an ta'budallah ala nurin minallah wa tarju sawaballah takwa adalah bahwa aku beribadah kepada Allah tetapi melalui wahyu Allah, bukan direkayasa ibadah-ibadah itu, ala nurin minallah dengan ilmu wa antarju sawaballah, ikhlas mengharap pahala dari Allah Kemudian juga wan tatur kamil dan meninggal kamil kepada Allah ala nuri minallah wa taksha etaballah. Jadi meninggalkan yang mungkar itu kurang ilmu. Karena kalau orang tidak berilmu, berilmu dengan yang ma'ruh dan berilmu dengan yang mungkar, berilmu dengan yang mungkar bukan berarti untuk dilakukan, tapi untuk ditinggalkan. Kalau orang tidak tahu hal yang mungkar, ima dia menganggap yang ma'ruh itu mungkar atau menganggap yang mungkar itu ma'ruh. Maknanya dalam Al-Quran juga disebutkan perbuatan-perbuatan orang musyrikin dan orang munafiqin agar kita menjauhinya maka Allah itu kata Allah wa qad dikanu fasul nufasul ayati litastabina sabilul mujrimin demikian kami rinci kami jelaskan ayat-ayat itu agar jelasnya jalan-jalan orang yang berdosa apa kenapa Allah menjalankan jalan orang berdosa agar kita tidak mengikuti jalan-jalan mereka inilah yang dikatakan juga oleh ulama kepada dalam sebuah pertanyaannya kepada Nabi SAW, kanan Nas ya sealul Rasulullah SAW anil khairi wa kun tu asal anil syari Para sahabat banyak bertanya tentang hal yang baik, tapi Hudai'pa bertanya tentang hal yang buruk. Kenapa? Takut akan terjatuh ke dalam hal itu. Maka oleh sebab itu banyak orang yang tidak tahu kemungkaran menganggap yang ma adalah ma makruh. Bahkan ada orang menganggap sunnah bid'ah bid'asur ah sunnah. Kenapa? dari sini tadi tidak berilmu Kemudian juga pertar mengatakan ara tus ara tus syarra laysa li syarri Aku mengenal sesuatu yang buruk bukannya karena ingin keburukan itu tapi adalah karena aku takut akan terjatuh dan untuk menghindari keburukan itu Jadi bertakwa kepada Allah tadi jelas bertakwa kepada Allah itu tidak akan mungkin tanpa ilmu kecuali dengan ilmu Maka oleh sebab itu, sebagian kaum muslimin kita lihat ya, kalau berlangganan majalah dan koran setiap minggu, tapi buku-buku agama enggak punya di rumahnya. Ini kenyataan. Tadi juga kita sebutkan, ibu-ibu sibuk dengan mode baju yang banyak, tapi enggak punya bacaan-bacaan hal hal yang berhubungan dengan agama tentang hukum haid, nifas, talak, rujuk sering enggak mengerti. Padahal ini wajib diketahui bagi orang-orang telah berkeluarga ini kenyataan dalam keluarga kita. Kalau ada Al-Qur'an nya sebagai ajimat saja taruh di pajang di lemari sudah sudah itu. Enggak dibaca-baca. Nah, ini kenyataan kita Bahwa berarti kita ketawa kepada Allah mempelajari agama ini dan kita amalkan dalam keluarga kita. Kedua adalah menanamkan nilai-nilai tauhid dalam keluarga. Nah, ini penting. Ini enggak supaya suami enggak lari kepada orang lain, main apa? Main pelet atau pakasih islawanya. Ha? semakin lari lah suaminya. Ya kan? Begitulah agar dagangan laris, pakai dukun. Ini yang merusak kebahagiaan. Sebelum kebahagiaan ukhrawi yang pasti itu rusak oleh dengan perbuatan itu, dunia pun rusak. Kenapa tidak? Betapa banyaknya orang yang senang ke dukun itu bangkrut. Kenapa tidak? Kalau seandainya dukun itu laris dagangannya, gak mungkin itu dikasih sama bapak dan ibu ibu, pasti dia buka toko, dia gantungkan jiman itu, dia lari sendiri Ya kan? pernah lihat gak buku mujarobat? dalam buku mujarobat itu banyak zikir-zikir yang katanya kalau ditanam kunyit jadi emas mungkin gak? Nah, mungkin, kalau ada zikir yang menanam kunyit jadi emas, pasti gak akan dijual buku itu oleh dia Maka oleh sebab itu Kita harus menanamkan nilai-nilai tauhid dalam keluarga kita Maka oleh sebab itu kalau kita lihat Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya apa? Apa nasihat pertamanya kepada anaknya? Ya Bunaya La Tushirik Billah Ya Bunaya La Tushirik Billah Ini terbihan Maka di dalam keluarga yang in bahagia Harus dibina atas Landasan tauhid. Keluarga yang suka kedukun yang berbuat syirik tidak akan pernah mengecap kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat maka jauhilah perbuatan-perbuatan pedu, pedukunan ini supaya dagangan lari, supaya suami tidak lari kepada orang lain dan seterus seterusnya penyakit agar sembuh dan seterusnya banyak sering kita pergi ke, du, ke dukun ke syirikan banyak dalam patek masyarakat kita mau bangun rumah didarahi dulu istilahnya, sebelum dulu ayam ya kan nanti kalau sudah naik, dipasang pisang di atasnya sama bendera untung aja gak ada buruk buruk diambil duluan pisang oleh dia macam-macam keyakinan-keyakinan yang ada di tengah masyarakat kita yang itu katanya ingin dapat bahagia kan agar dia tidak bina binasa diganggu oleh oleh setan tapi dia justru mengundang setan sendiri Nah inilah Demikian hal-hal yang sekecil-kecilnya Dalam rumah tangga Banyak orang bahagia apabila ada patung di depan rumahnya Ada dalam rumahnya lukisan-lukisan Binatang arwah Itu katanya bahagia Padahal itu adalah mengundang ke kesengsaraan Kenapa? Karena tidak dibina di atas ketakwaan dan tawhid Keluarga tadi Kalau ingin keluarga bahagia Binalah keluarga itu di atas tawhid Makanya Nabi Ibrahim apa doanya? Allah majebud nih wabaniyah anak muda asnam berdoa agar keluarganya dijauhkan dari syirik. Oleh sebab itu para ulama mengatakan mayak menulbalak pada Ibrahim Nabi. Oleh sebab itu juga sebutkan sahabat kau was Ibrahim bani wa Yakuban ini wasabiha Ibrahim bani wa Yakub ya Bunaya la tu syirik bila. Ini Dineshakan pada keturunan-keturunan dia. -keturunan, ya, jangan kalian buat syirik kepada Allah. Ini kunci kebahagiaan. Adalah tauhid. Kalau tidak, sengsara dan menderita orang-orang itu. Saya dikisahkan. Ada teman waktu alia. Dia kalau sakit selalu datang ke dukun. Pada awalnya dia banyak kerbaunya. Tapi setiap perobat, dia mengeluarkan biaya yang besar. Habis, datang ternaknya itu. Kerana datang ke, du ke dukun. Karena dukun tadi, kalau sudah habis perbekalannya, jinnya disuruh ngagu orang. Lalu orang tadi berobat kepada dia. Nanti dengan membawa syarat-syarat ya, macam-macam. Begitu. Maka oleh sebab itu hukuman terhadap orang-orang tukang sihir sangat berat dalam Islam karena dia merusak tatanan masyarakat. Membawa kesesaran bukan membawa kepada kebahagiaan. Banyak sekali ayat maupun hadis-hadis Yang jelas menegaskan tentang Bahaya kesyirikan itu tidak kita kupas Yang jelas bagaimana para Ambiya Dan juga Luqmanul Hakim Dan mendidik keluarga mereka dengan Tauhid pertama sekali Agar bahagia keluarga tersebut Kemudian adalah Ya Oleh sebab itu juga Rasulullah sebutkan Dalam sabdanya Kullu mauludin yuladu alal fitrah Pa'abawaw Yuhawidani au nasri au imajisani Rasulullah sebutkan Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, fitrahnya adalah dalam keadaan dalam Islam Maka bapaknya lah yang menyebabkan nanti atau ibunya, kedua orang tuanya menyebabkan dia berpindah agar Ini adalah tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak Jadi tidak akan bahagia sebuah keluarga apabila anak-anaknya tidak memiliki tau Kemudian menjaga kehormatan keluarga yang sering membawa sansara di dalam keluarga itu adalah tidak menjaga kehormatan. Baik sang suami, atau sang istri, atau anak, atau mertua. Karena kerabat dan sebagainya. Tidak menjaga kehormatan. Sang istri bekerja di luar. Lebih mesra dengan teman-teman sepekerjaannya daripada suaminya di rumah. Demikian pula sebaliknya kadang-kadang seorang su suami. jadi menjaga kehormatan keluar keluarga, ini jelas pinta Allah dalam surah An-Nur ayat 30-31 sebut menjaga kehormatan keluarga maka oleh sebetulnya Rasulullah SAW sebutkan the use, orang-orang yang tidak cemburu dengan keluarganya Nah kalau suatu keluarga dalam anggota keluarga ada yang kecelakaan maksud bukan kecelakaan kendaraan kecelakaan kehormatan itu adalah sengsara bagi keluar keluarga, tidak membawa kebahagiaan. Maka kunci kebahagiaan itu adalah menjaga kehormatan keluar keluarga tadi. Maka seorang tua, orang tua, seorang bapak tadi sudah disebutkan wajib menjaga kehormatan keluarganya. Anak-anaknya yang kan dibiarkan keluar dengan pakaian-pakaian yang separuh telanjang. Tapi anehnya sekarang apa? Sekarang orang tua kalau anak gadis nggak bawa pacar pulang, itu nggak laku katanya Ada kisah dikisahkan oleh seorang teman Ada ibu yang pakai cadar tapi anaknya memakai pakaian semi ya Setengah Semuanya setengah Setengah paha, setengah lengan, setengah perut Ya, ditanya Oleh orang, kenapa? Ini anak saya kan belum bersuami itu semakin tidak mendapat bahagiaan ya kan? kan akan ada orang suka dengan barang yang paling bahagia itu barang yang tersimpan, rapi bukan barang yang terjual murah ini kalau seren ini mati oleh orang sepanjang jalan dan berdebu setiap hari apa itu? gak ada harga nilainya lagi lihat barang-barang dagangan di pinggir jalan kaki lima, mahal gak? gak mahal coba lihat Barang yang murah pun asal tersimpan di toko, di supermarket dalam kaca itu mahal. Karena tersimpan ra. Jangankan apa namanya? Ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji, preman sekalipun pasti menginginkan istri yang salehah. Benar enggak? Benar. Preman sekalipun itu menginginkan istri yang salehah. Maka oleh sebab itu didiklah anak-anak kita menjadi wanita-wanita sholihah dan istri-istri kita Oleh sebab kita Rasulullah al-dunya mata wa kharum mata ya ha? Almar atau sholihah Dunia ini adalah perhiasan Perhiasan yang paling berharga di dunia ini adalah wanita yang yang sholih Makanya boleh kita beli empat Supaya kaya makanya diistilahkan oleh orang kan orang Arab ditanya berapa istrimu miskin walaupun dia miliader miskin miskin kalau istri satu tuh katanya bapak istrimu satu miskin miskin padahal dia kaya naik haji dia miskin jadi menjadi Inilah prioritas ibu-ibu dalam menciptakan anaknya jadikanlah anak-anaknya anak wanita yang shol soliha makanya kata Rasulullah tungkahul maraul marata tungkahul marata tulis arba Wanita ini dikai oleh Ada empat hal Keturunannya Kecantikannya, hartanya Dan agamanya Lalu keteruselam, pilihlah yang Agamanya, taribat jadat Itu kan selamat, ini kebahagiaan Kekayaan Itu berapa lama yang kekayaan ya kan, Bahkan tidak jarang Wanita yang kaya menindas suaminya Keturunan berapa kecantikan kecantikan hanya sampai peranak satu kalau sudah peranak satu hilang semua kecantikan itu tapi yang kekal itu apa Agar. agama wanita yang beragama maka oleh sebab itu didiklah keluarga keluarga kita dan ingin membahagiakan anak kita maka kita didik mereka itu orang orang menjaga kehormatan diri bukan orang yang suka mengumbar kehormatan dirinya di hadapan orang ramai semuanya muncul, ya kan? ini Subhanallah di zaman kita ini luar biasa, ya kita mau ngadap kiri juga ada, ngadap kanan juga ada, ke depan juga ada, ke belakang juga ada, mau kemana kita ngadap? Makanya banyak hafalan-ulul salit itu yang banyak hilang. Kenapa? Karena ya udah susah. Terus terang pasti saya tanya kepada semua ustaz yang pernah belajar di Madinah, hafalan semasa belajar di Madinah itu kuat. Pulang ke Indonesia, seminggu hilang satu jus Dua minggu hilang dua jus Luar biasa Maksiat yang ada itu merusak tetanam kehidupan Yang menderita bukan dia saja Orang lain juga menderita gara-gara dia Maka kita katakan tadi Bahawa kebahagiaan tidak bisa Dengan kita diri kita sendiri tidak bisa Dipengaruhi oleh lingkungan kebahagiaan itu Bahagia oleh lingkungan Pemahamnya tadi kita kata tetangga. Kalau tetangga tidak benar, selalu menggoda istri orang lain atau menggoda suami orang lain, itu minimal kalau sempat. Ada lagi yang suka yang lain lainnya, mencuri dan serusnya, menyakiti nasofnya. Jadi nggak mungkin kebahagiaan itu tanpa kita ciptakan secara bersah bersama. Kemudian, setelah menjaga kehormatan keluarga, keikhlasan dalam keluarga. Jelas dari dari tanggung jawab keluarga. Ini kita akan bicara sedikit. Banyak ya. Kita kita yang sudah ngaji ini istri-istri kita kata nggak perlu repot-repot. Kan kalau Ustadz tuh biasanya nggak suka marah orangnya. Untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga banyak kita sekarang ini. Makanan mau enak beli di luar. Benar nggak? Kenapa istri nggak bisa ma? Padahal belanja di luar. Itu efek sampingnya bahaya. Di samping juga kadang-kadang naksir sama penyujualnya nanti lagi bapaknya. Keborosan dan seterusnya. Seharusnya kan. Cinta antara suami dan istri itu bukan dijalin dengan dijalin dengan berbagai hal. Makanan yang enak, pelayanan yang enak. Kadang-kadang kita kalau yang ustad-ustad ini sudah. Atau ikhwan-umah sudah ngaji, sudah ngaji itu kadang-kadang tidak -kadang dipatihkan oleh istri. Kenapa? Nah, ya biasa kalau dalam agama kan sang suami Rasulullah membantu istrinya Menyuci dan sebagainya Iya, tapi ada yang menjalin kita Ketika sang suami datang Itu sungguhkan air, minum, disediakan anduknya Mandinya Kadang-kadang memang tidak Ikhwan-ikhwan kita atau yang telah mengaji Dia tidak mengelumpamanya mau berangkat Tidak ada yang mau dikonsumsi, tidak ya, ada air minum sebagainya. Dia pernah keadaan kerja, nah, masalah kan Itu dia. Tetapi sebetulnya ini Membawa efek yang berbahaya bagi keluarga Walaupun itu terima dan kerelaan jiwa tetapi umpamanya saya beri contoh. Si orang suami pergi kerja, tidak sarapan di rumah atau tidak diingatkan jaketnya oleh istrinya umpamanya. Berangkat dengan pakaian umpamanya tipis atau hujan sempena pulang kerja sakit. Siapa yang rugi? Keluar Seorang keluarga, istri yang tidak perhatikan Waktu istirahat suaminya, suami sudah pulang Capek kerja, sampai di rumah juga Harus membereskan anak-anak dan seterusnya Mau istirahat, kasur pun Tentang perenang kata kitanya ya kan? oh, berserakan dan apa istirahat Anak-anak kalau istirahat juga ribut Ya suami, -suami menerima saja, mungkin tidak tidur siang Nanti sudah sore juga bekerja dan seterusnya Terus setelah seminggu, setelah itu Sakit, kan begitu banyak Ini memang, iya, tapi ada nilai Yang harus kita bersama Ketika suami kita pulang Ya kan kita sediakan air jangan pulang. Ini sudah terlambat pulang ditanya lagi. Kemana lagi tadi? Itu dulu ditanya. Atau ditanya dulu pesanan saya diberikan belum? Enggak air dulu yang diletakkan. Padahal seharusnya kita kita yang sudah ngaji ini justru hubungan yang keluarganya lebih banyak, lebih apa? Lebih enak dan lebih mantap gitu. Ini enggak kalau mau minum, ambil airnya sendiri. Mau makan, ngambil ke air sendiri. Memang sih, itu tidak permasalahan. Tapi ingin menjalin keluarga yang enak itu. Terasa saling memperhatikan, ini yang harus kita ciptakan. Ini yang harus kita ciptakan, saling memperhatikan. Memang pelayanan-pelayanan yang kecil itu, tidak pada bentuknya sepele sekali Tetapi sebetulnya dia adalah Bagaikan benang yang sangat kuat Dalam mengikat cinta dalam keluarga Suaminya ke hujangan Sampai di rumah, diambilkan andu, Kan enak, enak enggak apa, apa Enak Kalau ada Ya, yang punya dua orang Tiga orang lebih enak lagi Jadi Begitu Sang suami kita capek Disediakan air minum Kita tahu jam segini Suami sudah pulang Sang ibu-ibu harus Kemudian juga Sang suami Juga punya para tentang istrinya Ya kan Kebutuhan-kebutuhan rumah tangga Kadang-kadang Gelas kan Gak ada Yang diminta kepada istrinya Kadang-kadang macam-macam Yang dia tidak menyediakan Ini juga tidak Diberikan fasilitas kepada istri kita Ya kan Pemanyakan Kelasnya persitas, Alat dapur itu lengkap Supaya apa? Supaya istri kita cepat kerjanya Ini masak pakai apa? Tungku kayu Lalu kenapa nasi gak masak-masak? Gak bisa dimarahin Karena memang alat yang mendukung tidak men Tidak mendukung Alat ini dipergunakan Jadi masaling memberikan perha, perhatian Pernahanya Ya kan Dalam kehidupan kita banyak contoh-contoh seperti ini Nah ini ini kita bicara dari antara ikhwan-ikhwan kita yang sudah mengaji. Kadang-kadang justru kadang orang-orang tidak mengaji, justru malah memiliki sifat-sifat seperti ini perhatian antar selama keikhlasan entar mereka. Kadang-kadang enggak. Kenapa nasi belum masak? Seorang ibu-ibu kadang-kadang tidak bisa mengatur di dalam jadwal kerja. Ya. Kalau cuci-cuci aja sudah jam 12, suami sudah pulang harus makan, dia tetap mencuci. Ya kan? Harusnya kan kalau cucian belum siap, di stop dulu. Jam 11 harus masak dulu. Jangan diserahkan ketika suami pulang, mana nasi? Saya tadi cuci, cebuk, nyapu, terus belum ada. Memang sang suami mungkin sabar, tetapi itu berpengaruh. Terlambat makan bisa sakit mah. Ini kesuksesan dalam keluarga, misalnya kita bercerita. Bantunya sepele, tidak ada karena dia sudah ngaji Rasulullah. Dia sabar aja kan? Tidak masalah. Yang nanti kita akan bercerita tentang kesabaran keluarga. Iya tidak masalah Tapi yang kita bicarakan Perhatian hal-hal yang kecil ini Dalam mengatur jadwal kerja pun Kadang-kadang suami berangkat istrinya masih dengkur tidur Harusnya kan enggak disiapkan minuman Atau apa yang bisa disiapkan ya kan Untuk dikonsumsi oleh suami kita Sehingga perutnya berisi mau berangkat kerja Ini kan enak Ini sebetulnya kesusahan kebahagiaan dalam keluarga Kadang-kadanglah suaminya berangkat pagi, berangkat juga isinya masih tidur, pulang juga masih tidur. Atau ngerompi di tetangga atau lagi nonton TV. Nah, ini yang musibah dalam keluarga kita. Yang kita sedihkan apabila terdapat ini dalam keluarga keluarga kita yang ikhwan-ikhwan atau akhwat-akhwat kita yang sudah ngaji. Ya. Nah, ini harus memang bentuknya itu kecil dan sepele. Tapi sebetulnya memiliki makna yang dalam-dalam berkeluar keluarkan, Itulah yang dirasakan Jadi sebenarnya kita katakan Sudahlah macet di jalan ya kan? Sampai di rumah sudah Badan basah puluh semua Yang ditanya agak terlebih dulu seperti tadi Kenapa terlambat pulang? Karena curiga, jangan-jangan ini terlambat pulang Ada mampir di mana-mana kan? Padahal jalan yang, ma yang macet jadi harusnya jangan pertanyaan dulu, diberikan dia napas dulu, suruh minum dulu, atau mungkin disediakan mandi dulu, ya kan? Suruh mandi, suruh makan, baru setelah itu dikasih napas dia. Gimana pesanan saya tadi? Lupa nggak? Kan enak, ya kan? Kenapa terlambat pulang? Macet lagi ya? Iya. Tapi yang macet benar-benaran. Kadang-kadang ya, nggak -kadang macetnya dibikin-bikin, ya kan? Jadi, jadi ikhlas di dalam melayani sama kita buat keluarga, ketika suami memberi pemberian kepada istrinya, demikian pula seorang istri melayani suaminya. Ya kan? Itu harus ada saling keikhlasan di antara kita dalam keluarga, sehingga betul-betul menikmati keluarga yang bahagia kita. Maka kita katakan tadi, tidak bahagia itu dengan makan keju saja, makan singkong pun orang bahagia, tapi dengan cara-cara yang kita terangkan tadi itu. Ini macam rasem berkulaga. Ini sudahlah hidup uh, secara materi potong panting mencari, kemudian juga di rumah tangga juga potong panting juga, kan enggak enak. Jadi hendaknya dalam keluarga kita ciptakan suasana-susana yang akrab dengan keluarga kita. Ada pula sebahagian keluarga itu rumah ibarat hotel apa, anak keluar masuk, istri keluar masuk, suami keluar masuk, enggak tahu kemana perginya. Yang ketemunya enggak pernah ketemu, makanannya enggak pernah sama. Ini kan gak ada artinya Makan bersama itu kan enak Kadang-kadang istri makan di dapur Suami makan di tengah Kan ini bentuknya sepele aja Tetapi adalah Pendukung sebetulnya Hal-hal seperti itu untuk mencapai kehidupan yang apa Yang harmonis Yang bahagia dalam keluarga kita Kemudian Adalah Kejujuran ini penting dalam keluarga kita Banyak yang menyebabkan Kehancuran keluarga karena tidak ju Jujur Tidak Baik dari pihak anak Ataupun dari para ibu dan bapak Istri dan suami, atau pemertua, atau karik terabat Maka Jujuran perlu dihidupkan dalam keluar keluarga Terutama Sang suami, kalau macet ya dibilang Macet sebenarnya kita katakan tadi Bukan karena macetnya kemana-mana Ya kan demikian pula sang istri juga jujur, ya jangan padahal uang dibawa ke salon dibilang sudah habis uang belanja, tapi karena sering ke salon ini harus jujur dalam membelanjakan uang, kan? sering yang memicu itu adalah ketiak jujuran, karena sebagian istri kadang-kadang harta belanja itu dikirim ke orang tuanya tanpa memberi suap, beritahu suami ini juga nggak baik. Terjadi ketidakjujuran dalam keluarga ini berbahaya Naka oleh sebab itu Dan kadang-kadang seorang ibu pun Melebihkan belanja anaknya Tidak tusterang kepada Sang suami Ini tidak baik Harus keluarga kita itu diciptakan dalam Kejujuran Bina dalam kejujuran Dan anak-anak kita pun Perlu kita bina dalam kejujuran Dan anak-anak kita akan melihat Tindakan ibu dan bapaknya kalau di rumah tangga terlihat sering bohong, anak-anak kita juga akan bohong. Ini pendidikan masalahnya. Maka oleh sebab itu, keluarga yang bahagia itu keluarga yang dibina dalam kejujuran, bukan ada selingkuh dan kebohong kebohongan lain di dalam keluarga itu. Kejujuran. Kemudian kesabaran. Ini jelas ya. Cobaan dan ujian adalah sarana untuk meningkatkan derajat keimanan seorang si Maka kita diuji dengan berbagai hal wa namluukum bisyarril khair ya wa ilayna Allah mengatakan kami uji kalian dengan hal yang buruk dan hal yang baik diuji kita ini wala dhakhala al hayat wal maut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Kita dihidupkan ke dunia ini dan dimatikan adalah untuk menguji nanti siapa yang benar-benar baik amalannya Maka kesabaran perlu ya tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan Baik suami, istri dan anak Pasti kita Akan ada kealpaan dan keliruan. Oleh sebab itu perlu dihadapi dengan kesah Kesabaran, ini enggak Marah sedikit, banting piring Kan Ini enggak benar, sabar Marah sedikit Yang anehnya Kalau sudah marah, jatuhkan talak tiga Telepon ustaz, ustaz, tadi saya marah Saya jatuhkan talak tiga ya, Kamu kok tanya lagi ustaz Ustadz semakin repot jadinya Yang repot itu Ustadz, dia gak repot Gimana itu hukumnya Ustadz, bagaimana caranya lagi Ustadz Karena tidak sah Sabar Perlu dalam hadapi Sifat-sifat suami dan istri-istri kita Ataupun anak-anak kita sah Sabar Kalau tidak sabar yang Apalagi mendidik anak-anak Kadang-kadang gak Sang istri ini karena marah pada Sang suami, anaknya yang dipukul ia ya, akan bajak juga dalam keluarga kan? Karena dia kesal sama suaminya, anaknya salah sedikit, itu dipukul kuat oleh dia. Padahal dia ingin marah pada suara. Ini salah, keliru sekali. Yang nggak salah dipukul. Nah oleh sebab itu perlu dibina atas kesabaran keluarga, membina keluarga, mendidik istri. Termasuk dalam mendidik pemahaman pendidikan agama. kadang-kadang ikhwan kita ya kan, istrinya belum betul mantap mengenal uh, ilmu, ayam alhasil yang benar kemudian masih belum berat bagi dia untuk memakai cadar. Ini perlu kita sabar, dakwahi terus. Sabar kita. Demikian pula mertua kita mendakwahi mereka, Hari kerabat kita, sabar dalam mendakwahi mereka. Perlu memiliki kesa kesabaran. Yang nama dalam perjalanan keluarga enggak ada yang mulus itu, enggak ada yang mulus, pasti ada nampaknya ya eh, apa namanya? pahit dan manisnya itu pasti. Jadi jangan sebagaimana dikatakan orang, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Hmm, bukan begitu. Tapi sabar. Karena banyak kejadian, sang istri minta cerai, gara-gara suaminya tidak mampu memberi e, materi yang cukup. Padahal suaminya sudah berusaha. Dan ada juga sebaliknya, ada suami yang kerjanya minta uang sama istrinya terus, tapi tidak kerja. Ini juga tidak benar. Jadi oleh sebab itu kesabaran sini harus diaktikan dengan jalan yang benar, yaitu sama-sama e, memperbaiki diri. Tetapi kita yakin setiap kita ini mempunyai keku, kekurangan, maka oleh sebab itu Rasulullah sebutkan layak berkumuh minumok minatan. Ingkari hamin hakulukan, rodi hamin hal a. Ah. Janganlah seorang mukmin laki-laki membenci wanita istrinya mukmina yang lain. Kalau dia tidak senang satu akhlak dari dia, mungkin ada akhlak lain yang mbak. Yang baik darinya. Upamanya orangnya becus, mulutnya judes. Tahu enggak judesnya? Tahu kan? Judes tahu ya. Bahasa Jawa apa bahasa Minang itu? Jadi mulutnya itu apa bahasa kitanya itu? Cerewet tetapi masakannya enak. Ah ingat itu. Nah, ini pinter. Orangnya enggak judes tapi masakannya enggak enak. Jadi Lailah yang baik. Atau dia judes tapi dalam di anak-anak dia Itu lihat, kita lihat kebaikannya. Maka oleh sebab itu kata Rasulullah SAW tadi, jadi memang wanita ini ciptakan Cipat wanita itu adalah memang kata Buamal A ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Yang paling bengkok ke Rasulullah adalah a'lahu ke Rasulullah. Yang paling tinggi sebelah kiri. Maka oleh sebab itu Entarak taha jika kalau kamu biarkan tanpa diperbaiki tanpa dinasehati dia akan semakin beng bank. bengkok. Tetapi jika dipaksa lurus selurus-lurusnya patah akan mungkin. Artinya apa? Makal kata salam-salam istem tak tabiah jika bersenang-senang dia juga tetap beng bank. bengkok. Bengkoknya jangan dibiarkan terus. Tapi juga jangan ingin memiliki istri yang sempurna. Oke dalam segala hal kata orang sekarang engkau mungkin itu. Ya kan? Tidak cantik tapi orangnya baik, ini enggak apa-apa. Ini sudahlah enggak cantik juga perangainya kurang ajar ini, susah. Ya kan? Yang paling banyak adalah di dalam kondisi saat marah kita tidak memiliki sabar. Ini saya berikan konsep kepada ibu-ibu. Jika suami marah jangan dijawab. Diam aja kita. Walaupun kita lihat dia salah dalam ucapannya, tapi saat nanti sudah tenang ini sebetulnya apa yang dimarahi kemarin itu begini persoalan begini persoalannya. Tapi kalau sudah saling jawab itu sudah perang ira-iran. Kalau dulu nggak ada perang ira-iran lagi adalah Korea Utara, Korea Selatan sekarang akan terjadi. Maka konsep kalau istri marah-marah kita diam aja, tenang aja dulu, jangan dibalas. Jadi tenang aja kita. Setelah itu baru dijelaskan persoal persoalan. Tapi kalau sudah saling serang, saling jawab, di sini akan apinya akan semakin panas. Ini konsep dalam gua. Maka seorang istri jangan suka menjawab tentang suami, demikian pula ya ketika istrinya sangat cemburu jangan pula dihadapi dulu dengan kekerasan. Jangan ditekan. Tenang aja dulu. Pelankan, didinginkan dua suasana baru di berbicara dengan secara baik. Dan jangan pula sering seorang ibu memaki suami di hadapan anak atau seorang suami di hadapan anak. Ini sangat berbahaya terhadap pendidikan anak. Anak tidak akan menghargai seorang ibu dan tidak menghargai seorang ayah. Pasti. Dan banyak sering kita berkentang di hadapan anak. Ini sangat berefek samping kepada anak kita. Dia tidak akan menghargai orang tuanya maka oleh sebab itu apabila bertengkar larilah ke dapur kunci pintu jangan dilihatkan di hadapan anak-anak apalagi seorang ibu berbicara di hadapan anaknya kepada suaminya dengan kata-kata yang tidak layak ini menjatuhkan wibawa suaminya di hadapan anaknya sebaliknya begitu juga seorang suami ketika meng mengatai-ngatai seorang istri di hadapan anaknya menjatuhkan wibawa sang ibu di hadapan anaknya Maka tadi perlu kesah, kesabaran Perlu kita pertahankan diri kita ketika ma, marah Jadi Maka kata Apa Jadi bukan orang yang kuat itu kata Rasulullah SAW Orang yang apa Yang mampu apa Dalam hadis ini Dan yang betulnya orang yang kuat itu yang mampu menahan amarah. Maka ditunjukkan oleh Rasulullah SAW Ketika ada seorang yang bertanya padanya, lah takdok lah takdok tiga kali nasakarah salam. Bahkan ditunjukkan lagi kalau kamu marah berudu atau kalau posisinya berdiri du, duduk, Demikian tuntunan rasulullah sallam. Karena marah itu syaitan harus menambah-nambah. Kemudian jangan suka menungkit ungkit kesalahan yang lama. Nah ini yang dalam keluarga sering. Kamu dulu gitu dan gitu, susulu juga begitu sudah dulu juga begitu. Nah ini kalau kesalahan itu ditumpuk mungkin sudah berumah tangga 10 tahun dan dihitung dikumpul-kumpulan dia lebih tinggi daripada gunung Krakatau nanti. Tapi kalau kita saling ini ada pembahasan berikutnya adalah pema pemaaf. Kalau sudah dimaafkan jangan lagi di, dibicarakan. Nah ini sering yang membuat kita dalam menyelesaikan permasalahan keluarga kita, sering itu mengumpul mengumpulkan dari A sampai Z. Ya itu sudah besar kali banget padahal persoalan ini sudah diselesaikan. Sekarang mulai lagi di A. Itu setelah tutup buku. Ya kan? Maka kita perlu saling memaham. Jangan suka-suka mengungkit kesalahan yang telah berla berlalu. Ini seorang istri ketika bertengkar atau suami bertengkar. Itu dari membaca kesalahan-kesalahan yang lama. Tak kalah dia membayangkan kesalahan ini sudah cukup banyak. Akhirnya apa? Terjatuh Menjatuhkan tak? Talam. Ini konsep. Jangan suka membayangkan keburukan-keburukan yang telah lalu Sudah dimaafkan Berilah pemaaf kepada sang keluarga Nah ini Kita bicara sekarang Praktikumnya bagaimana dalam keluarga itu Tidak hanya segera ilmu, praktiknya bagaimana Jadi Jangan suka membicarakan kejelekan yang lama Yang sering Memambah panas, pada soalnya Kecil kadang-kadang Ya tapi karena sudah dibaca kesalahan kesalahan kesalahan, yang lain juga begitu membanding lagi juga kamu begini ini begini ini akhirnya berbandinglah seonggok kesalahan dengan kesalahan yang lain. Sehingga kelihatan sudah sangat membahayakan. Nah ini ketika dalam keluarga kita jangan suka mungkin kalau yang salah hari ini berbeda pada hari ini, ya hari itu aja ini selesaikan jangan ku dihitung-hitung dulu juga begitu dulu dulu dulu dulu. dulu. Ya kan? Kalau sudah tempo dulu tinggalkan Lupakan kesalahan itu Jangan diungkit-ungkit kembali Maka kita harus Di antara hal yang ketujuh adalah Pemaaf Pemaaf Baik terhadap mertua kita Anak kita Ya, Kadang-kadang orang tua Kadang-kadang sulit memaafkan anaknya Ini juga sering Ketika marah kepada anaknya Jangan kamu menginjak rumah saya lagi Ini tidak boleh Ya Atau kadang-kadang hanya Masalah-masalah sepele Seorang menantu juga sudah berat Mengunjungi mertu Mertuannya Perlu kita saling Memaafkan Dan jangan suka mengingat kesalahan-kesalahan yang sudah jauh Ini Kata penelitian tadi singkat aja ini Tidak boleh panjang-panjang Ustaz -panjang, Kerjasama dalam keluarga hendak kita memiliki kerjasama yang baik. Ini tadi yang tidak kita contohkan. Seorang istri yang berkaitan suaminya dan juga seorang suami fathikan is dalam ta'awal al-bid'ah takwa. Bekerjasama dalam di anak, bekerjasama dalam hal-hal uh, yang berhubungan dengan keluarga kita. Maka hendaklah kita mencipta kerjasama yang Istrinya sudah repot, mencuci, membersihkan nyapu men Apa namanya? Membandingkan anaknya Bapaknya apa? Main domino Atau nongkrong nonton di TV Itu kan tugas keluarga Enggak tugas saya, tidak. Kalau kita punya waktu Kita ikut membant membantu Kecuali kita sibuk bekerja dengan hal lainnya beda Maka kita ban bantu Demikian pula Gini bagi istri istad Kalau istri sibuk membaca Dan seterusnya menulis Dia ya air minum Kalau tidak Berapa bulan besok akan kena batu ginjal Nah itu juga suami kita ketika sibuk Dan seterusnya Itu kadang-kadang sang istri tidak arif Tidak arif dengan kebutuhan sang suaminya Nah ini harus arif kita Tadi kita katakan sudah waktu makan disuruh makan Waktu minum dikasih mie kalau tidak berefek samping, sebenarnya kita katakan tadi bisa sakit dan seterusnya. Yang rugi, kita bersama dalam keluarga itu. Ini sebetulnya prakteknya yang kita lakukan sekarang ini. Bagaimana harusnya ilmu-ilmu yang kita miliki itu saling bekerja sama? Masa dengan orang lain kita bekerja sama dengan suami istri tidak bekerja sama? Ya, istri kita sudah sangat repot. Seorang suami membantu istri sebalik juga begitu Cuma tadi mpamanya Soang suaminya pelupa Kalau pergi ke kantor atau pergi kerja mpamanya Saya lupa penanya atau jaketnya Atau apa ini itunya Kita seistri membantu menyi menyiapkan Enak kalau begitu punya istrinya Begitu Jadi mpamanya suami kita Pagi itu naik motor mpamanya Hari hujan atau jaketnya Selalu disiapkan nih. Ini enggak, siap jaket Udah 10 hari gak dicuci-cuci tentu dia berat untuk makainya Maka seorang istri harus arif Kebutuhan sang suami kita Untuk kelancaran pekerjaan Dan mempersiapkan kebutuhan rumah tangga Itu kita dukung, kita bantu Begitu Agar suami kita enak Dalam pergi bekerja Dan juga enak ketika memasuki rumah Sehingga dia terasa oleh dia ada, bahwa dia itu Ini gak ada, sama aja waktu membujang Dengan saat berkeluar Keluarga. Membujang dia yang menyimer baju, yang mosok baju Yang nyuci baju, sama istri juga begitu Ya, podoai Ya kan Nah, kita Mari kita sama-sama Bekerja sama dalam keluar Keluarga Cuman tadi ya Kita sebutkan Ketika suami, istri kita, uh, suami kita butuh makan, minum Kita perhatikan makan, minumnya Supaya dia tidak ditimpa penyakit Kalau dia timpa penyakit Di samping keluarga, keluar uang Dan juga ketelantaran-ketelantaran lain Terjadi dalam keluarga kita Hemat, nah ini yang sangat sering kita lihat Dalam keluarga muslim menghamburkan uang Untuk sebuah barang antik Banyak ya kan Bunga antik, lagi musim-musim bunga Dan seterusnya, membuang uang Sebenarnya kita gambarkan tadi Ibu-ibu, dia memberi perhiasan Ya, apakah itu perhiasan dinding atau apakah itu perhiasan yang taruh dalam lemari-lemari pajangan? Itu ya, mubazir. Ya. Atau bunga hias, padahal lebih penting dari itu semua jika harta melimpah ruah adalah membantu cari kerabat dan fakir miskin. Ini harus kita lakukan. Apalagi yang lebih parah lagi, anjingnya makan daging, tetangganya makan kerak. Sedih kita, melihat. ini keadaan kita Jadi kebahagiaan itu sebetulnya adalah dia lebih parah lagi, semakin kaya Semakin jauh dari kari kerabatnya dia Tidak mengunjungi kari kerabat Dan kari kerabatnya pun tidak pernah di Untuk diajak berkunjung ke rumahnya Kerana malu orang miskin menginjak rumahnya Ini enggak mendapat kebahagiaan Kebahagiaan sejati itu adalah Ketika kita memiliki lebih Kita juga berikan kepada kari kerabat kita Sehingga kita merasa bersama-sama bahagia Kadang-kadang enggak kalau pulang kampung malah lebih membanggakan hartanya. Padahal itu menyakitkan, menyedihkan hati kerabatnya sendiri. Kita keluar pulang kampung jangan pula dibanggakan kita sebagai orang Jakarta, ngomongnya soal penampilan, gaya-gaya. Biasa pulang kampung kita e, mengunjungi kerabat kita, kasih mereka hadiah. Jangan yang dibanggakan kalung emasnya, panjang-panjang tersulnya ya kan. Mobilnya yang mewah, padahal mobil itu adalah mobil travel. Jadi hemat Kadang-kadang bentuk tidak hematnya Kalau dalam keluarga Ibu-ibu setiap cuci piring Pasti ada yang pecah Sapu baru beli-beli 2 -beli hari sudah patah Ini tidak hemat Kadang-kadang ada ibu tuh yang suka olahraga Jadi kuat banget gitu. Ada yang ikut fitness ya kan? Ini kan bangkrut jadinya suaminya Beli sapu sekali seminggu Beli piring satu lusin setiap minggu Ini kacau kalau begini Jadi hemat Ya kan makanya perempuan itu kan lembut jadi yang bahayanya ikut-ikut fitness itu bahaya Ini, jadi mohon alat-alat rumah tangga itu hemat. He, termasuk dalam belanja kadang-kadang gak saking cabai lagi murah sebelum mahal beli banyak-banyak tahu taunya bu Busu. Demikian pula dalam memasak masak makanan yang macam-macam lalu tidak dimakan ini mubazir kita banyak sekali ayat tidak akan kita ungkap ini waltu bazir tabzirah Ya. innal mudzirin kanu ikhwan shayatin, jangan kali mubazir. Wa idza anfaq lam yasrif dan juga tidak boleh bakhil. Seorang suami ya kan, jangan uangnya disimpan tapi belanjanya enggak dikasih istri. Jadi jangan juga mubazir, termasuk bapak-bapak. Kalau makan selalu di luar, rumah makan yang enak-enak, ya kan? Ini juga mubazir. Alangkah enaknya, apalagi kalau belanja di luar Itu mengenai kesehatan sangat bermahayakan Mau beli bakso, apa apabila enaknya Barangkali akan semakin enak Kalau dibikin di rumah, dimakan bersama anak-anak Dibikin oleh istri kita, kan enak Beli di luar memang enak Tetapi itu tidak menjalin rasa cinta tadi Coba kalau bakso dibikin istri kita Walaupun baksonya tidak enak Tetap terasa eh, enak Jadi oleh sebab itu ya di, Ada istri-istri seorang ustad karena ustadnya suka sate, suka bakso Dia enggak bisa sebelumnya Bikin sate dan bikin bakso Tapi dia tahu suaminya senang sate dan bakso Dia bisa jadi bikin bakso Dan bikin sate Itu memperhatikan sang swa, Tahu dia selera suaminya Ini suaminya suka makan tertentu Tapi yang disajikan makanan yang lain Ini tidak nyambung Jadi harus hemat Baik dalam penggunaan alat-alat rumah tangga Ataupun dalam berbelan Belanja Kadang-kadang ibu-ibu sepatunya aja Gaji suami satu bulan Kan bahaya Sepatu cukup satu atau dua sudah ya kan? Demikian pula baju dan seterusnya Sewajarnya Jangan berlebi-lebihan Jadi hmm. kalau kita tidak hemat ini termasuk kita yang diharam perbuatan tersebut juga tidak membawa kebahagiaan. Ini suami sudah putang panting, istrinya belanjanya macam-macam, ya kan? Sungguhnya diceritakan, ya kan? Dagangnya e, apa namanya? Dagang sayur, tapi beli sayur ke pasar naik taksi, ini sama ngetilah sih lah? itu kita dan keluarga kita harus hemat dalam menggunakan alat-alat rumah tangga. Dawai dalam berbelanja, terutama ibu-ibu yang sering mubazir masak nasinya, bikin sambalnya ya, dibikin juga bapak-bapak di luar jangan terlalu banyak belanja di luar makan, ke rumah makan yang enak-enak dan sebagainya padahal sebetulnya banyak kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kita kalau memang lebih, kita bisa membantu anak yatim, fakir miskin membantu dakwah ini ini tidak, uangnya banyak tapi habis untuk kebutuhan keluarga saja, apa tidak? Tidak ada terpikir oleh dia untuk berinfak untuk yayasan dakwah, untuk pendidikan Islam dan lain-lain. Jadi dalam keluarga satu perlu hemat. Kemudian saling mendoakan. Terakhir ya, yang 10 ini saling mendoakan. Ini yang anehnya, jarang di antara kita saling mendoakan. Yang lebih parah lagi jangan untuk mendoakan orang lain dirinya sendiri pun enggak doa dia. Ini lebih parah lagi. Doakanlah istri kita, doakan anak kita, mertua kita, kari kerabat kita dan tetangga kita. Doakan. Seorang istri kan suami ya Allah, yang mudah kalah rezeki suami saya, mudah kalah urusannya, yang sembuh kalahnya, itu dibantu, didoakan. Kalau suami suka marah ya Allah, tuh muni suami saya ini dirubahlah akhlaknya, ini ya kan, doakan kepada Allah. Allah tak ada satu yang sulit. Kita berdoa kepada Allah. Demikian pula anak-anak ya kita Allah. Anak-anak kita akhlak yang punya kurang baik, ya Allah. Jadi kalau anak-anak yang soleh perbaiki lah akhlak ke mereka. doakan Jadi saling mendoakan antar keluar keluarga. Ini enggak menantu enggak pernah doakan mertua, mertua enggak pernah mendoakan menan menantu. Saling mendoakan diantara kita. Oleh sebab itu banyak sekali ya. Ya dalil yang menganjurkan kita saling mendoakan. Oleh sebab itulah disebutkan dalam banyak hadis bahwa kita dianjurkan untuk selalu mendoakan sama muslim bahkan doa yang makbul itu adalah doa di zahrul Kemudian juga disebutkan dalam surat Ar-Rahman, "Rabbana hab azwajina wa dzurriyatina qurrata waj'alna ja lilmuttaqina imama." Nabi Ibrahim mendoakan keluarganya, mendoakan ya, mari kita doakan anak-anak kita. Bahkan disebutkan dalam hadis, doa yang makbul juga adalah doa orang tua untuk anaknya. Itu akan anak-anak kita itu akan akhlaknya baik, ya. Nah, demikian barangkali yang dapat kita singgung pada kesempatan ini uh, bahwa dalam membentuk keluarga yang muslim yang baik perlu kita miliki sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, walaupun banyak sifat-sifat yang lain barangkali ini hanyalah hal-hal yang kami lihat perlu disampaikan di sini itu terakhir adalah saling mendoakan dan juga antara ustaz dengan ma'munnya doakan ma'munnya juga para man'u juga mendoakan ustaznya ya ini diamper doakan antara saling kita saling kita saling mendo, mendoakan di dalam keluarga kerabat bertetangga dan seterusnya ini sudahlah kikir di uang doa pun ki, kikir padahal doa itu kebaikannya kembali kepada orang mendoakan Maka disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini Barang menoakan seorang menoakan Saudaranya dalam e, Zahril Gaib Yang tidak dihadapannya Dia itu didoakan oleh malaikat Sebagaimana dia mendoakan saudaranya Kita yang mendoakan kita malaikat Maka oleh sebab itu Hal yang sangat mudah ini Ketika kita tidak mampu membantu e, Keluarga Uh, Suami kita atau keluarga istri kita Atau karena istri dengan harta Kita bantu dengan doa Mertua kita kita tidak mampu, mampu bantu dengan harta Kita bantu dengan doa Jadi demikian barangkali yang dapat kami sampaikan uh, Mohon maaf atau salah kekurangan dan kekeliruan uh, Ini kita berusaha bersama-sama Untuk menciptakan keluarga muslim yang bahagia Sakinah Dengan Jalan-jalan yang dirati Allah subhanahu wa ta'ala Agar kebahagiaan-kebahagiaan Yang kita dambakan Sudah kita rasakan hari ini Dan juga hendaknya juga pada hari esok Ini pertanyaan Tidak perlu dijawab kan? Banyak ini kayaknya Sudah jam 10 Hah? Ini 10 tinggal 10 menit Sampai jam 10 saja Ustadz bagaimana kaya-kaya supaya kita dan keluarga istiqomah dalam menuntut ilmu agama syari' Itu jelas dengan banyak e, Apa namanya Pertama sekali merasa kebutuhan kita kepada ilmu Apabila kita membutuhkan sesuatu Kita akan senantiasa mencarinya Tapi kalau kita tidak mengerti tentang kimah sesuatu Tentang perlunya sesuatu itu Dia akan tidak memiliki semangat untuk Untuk mencarinya Ibaratnya kalau seorang emas Walaupun berada di perut bumi, kita lihat betapa orang menggali walaupun entah kapan dia akan sampai. Bahkan dalam ancaman dia akan ditimbun oleh uh, pasir atau lubang yang digalinya. Tapi dia siap melakukan pengorbanan karena melihat sebuah keperluan nilai yang sangat besar. Ya ilmu lebih berharga daripada emas. Demikian pula dalam keluarga kita berilmu itu mempunyai imah dengan menyediakan buku-buku bacaan-bacaan yang sederhana sudahan dalam keluarga kita dengan um, membiasakan bacaan Al-Qur'an setiap akan tidur suatu ayat dua ayat apa begitu agar terasa oleh kita nikmat ber keluarga tersebut yang di bawah naungan tuntunan agama Islam Ustaz, um, Saat kematian datang, agar kami menanti kiamat dalam uh, dalam kubur tanpa menanggung azab. Bagaimana supaya selamat dari azab kubur? Ya jelas adalah dengan mempersiapkan dari dunia sekarang. Oleh sebab itu usul salasa marab buka wamadi nuka wabaniyuk jelas itu jawaban dalam kitab usul salasa yang diberikan oleh Syaikh Muhammad Wahab. Pelajari lah mengenai Allah, mengenai Rasul dan mengenai agamanya. Ya agar kita Selamat dari azab kubur tersebut Bagaimana cara Menghindarkan anak-anak kita dari Pengaruh negatif dari Media cetak maupun media elektronik Yang Pertama, anak-anak kita itu Ini juga pendidikan keluarga Dibiasakan memiliki kesibukan Yang membuat mereka terpengaruh Adalah karena waktu kosong Waktu kosong mereka Jadi Jadi dan biasakan mereka dari sekarang memiliki keterampilan dan juga tanggung jawab. Kalau dia sudah bisa mencuci bajunya sendiri, ya, suruh dia cuci bajunya sendiri. Bisa dia habis makan cuci piring, suruh dia cuci piring. Begitu. Supaya, apalagi anak, -anak perempuan dilatih memasak. Ini kadang-kadang banyak akhwat sekarang gak bisa masak. Karena mengharapkan suaminya nanti bisa carikan pembantu. Akhirnya suaminya naksir sama pembantu. Ini muskilah Ya, nikah dengan akhwat kita tanya, saya mau bakso enggak bisa bikin bakso, susah. Bahkan mau beli pisang goreng pun beli di luar. Ini kita sebetulnya dalam keluarga itu demi hemat mesti kita uh, memiliki keterampilan-keterampilan. Upamanya seorang akhwat memiliki keterampilan ya kan? tempat sampo, tempat sabun, kan bisa dibikin dari kotak susu dan seterusnya. Nah, meskipun nanti dibayar yang mahal-mahal, perhiasan rumah-rumah itu bisa dibikin dari hal-hal barang-barang bekas sebetulnya jika memiliki keterampilan. Jadi tidak semua uang yang dikeluarkan untuk ber keterampilan. Ini harus diciptakan dalam keluarga kita, itu keterampilan-keterampilan keluarga. Begitu. Kemudian bagaimana cara mengembalikan anak-anak yang sudah terkena pengaruh negatif dan yang terutama adalah masalah anak ini temannya. Temannya harus diperhatikan. Kemudian juga waktu kosongnya harus diperhatikan. Jadi bukan berarti mereka itu disuruh belajar selalu tidak. Ada waktu mainnya tapi main mainan yang layak dan di mana tempat mainnya, teman-teman bermainnya ini harus diperhatikan. Yang banyak merusak anak-anak adalah teman Dan waktu kosong ini perlu diperhatikan Jangan di biarkan mereka Keluyuran kemana-mana sampai malam hari Belum pulang, ini gak benar Ketika waktu sholat datang kita tanya Jika dia tidak sekolah, tanya Sudah sholat belum Harus dia pulang, orang azan pulang gak meluduk Pulang pergi masjid, ini yang bagus Sehingga setiap saat kita Pantau anak kita tersebut Ini dia bercerita dengan suaminya yang pejabat, kemudian mengikuti acara-acara resmi. Jika acara-acara resmi itu berbau uh, maksiat dan seterusnya, maka dia jelaskan pada suaminya. Dan apalagi suaminya memang di sini digambarkan orang yang tahu tentang ilmu agama, itu tidak termasuk hal yang durhaka kepada Allah atau durhaka kepada suami ketika tidak mengikuti acara-acara yang berbau maksiat tersebut. Ya, tapi itu tidak termasuk hal yang uh, Kecuali hal-hal yang tidak berbau masyarakat Dan itu hal-hal yang tidak e, Diharamkan nah, Kita mentaatai suami dalam hal itu Dalam menyenangkan hati suami tersebut Tapi adalah berbau hal-hal yang diharamkan Hal-hal diharam dalam agama Kita tidak mentaatai suami kita Dan tidak perlu menemani ke tempat-tempat seperti itu Tapi kita nasakan suami kita bahawa perbuatan itu tidak baik Tip Tip dan apa nih taktik supaya mendapatkan istri yang soleh Wah, ini saya juga perlu belajar. Agar tidak mendapatkan masalah-masalah yang Ustaz sebutkan tadi. Mencari trik, mencari istri yang soleh ini yang susah. Ya kan? Itu yang paling sulit. Barangkali pertama adalah triknya adalah kita terus sama memperbaiki di diri kita. Ya. Ini enggak. Dia enggak soleh ingin wanita salihah, ya, ini kan kacau ini. Jadi yang triknya yang pertama Kita perbaiki diri Kita dulu Insya Allah akan diberi Allah wanita yang soleh, sol Apakah boleh istri dan anak-anak Tertinggal -anak di kampung, di rumah mertua Karena bekerja di tempat lain Dan baru bisa pulang sekali sebulan Sekaligus bisa melihat kedua orang tua Atau membawa istri ke tempat bekerja Tapi Agak susah pulang kampung melihat orang tua Itu tergantung dari masalahnya Kalau tidak ada masalah bisa pulang setiap bulan Lebih baik di kampung Kalau memang bisa bisa melihat orang tua Dan juga sekali usia turami dengan mertua Itu baik Kalau mamanya dia tidak bisa menjaga diri Tempat pekerjaannya Dia membutuhkan isinya di sampingnya Dengan pekerjaan agak susah dari kesusahan pekerjaannya Lebih aktif isinya dibawa Apalagi nanti sang anak yang tidak mendapat pendidikan dari sang suaminya tapi kalau memang tidak hal pendidikan anaknya tidak masalah Dan kemudian dia juga bisa selamat dari fitnah Tidak masalah Anak seorang guru bidang studi di sekolah Apakah berdoa Berdosa jika guru memberi Apa ini Kunci jawaban Pada ujian nasional sama murid Ya Jelas gimana kalau istri marah-marah terus kita udah diam tapi malah istri berkata kenapa nggak dijawab gimana e, tindakan kita Ustaz janjikan aja jawabannya belum sekarang nanti aja bilang gitu ya karena memang praktek itu di, di, seperti itu mereka kalau nggak dijawab memang begitu orang kalau nggak dijawab dia kadang-kadang itu kesal juga dia kan kita katakan ini pembicara ini kita pending aja supaya waktu yang yang memungkinkan untuk dibicarakan Itu aja ya kan? Bagaimana cara menasihati Mertua saya supaya mau beribadah ah, Beribadah Ini Menasihati orang tua Itu banyak salah Mertua dan orang tua Banyak hal yang harus kita lakukan Pertama Ima dengan mengajak ke pengajian-pengajian Karena kalau kita menasihati secara langsung Ima kita merasa sungkan Atau pemertua itu, itu pun tidak apa namanya kurang enak nih kita begitu tapi dengan cara lain mengajak mertua kita ke pengajian atau dengan uh, membawa ustadz-ustadz uh, untuk ziarah ke rumah mertua kita dan diadakan atau mengundang mertua kita ke rumah kita untuk makan sesunya diundang seorang ustadz atau memberi buku-buku atau majalah itu cara-cara yang efektif terakhir tadi kita katakan adalah memberikan doa begitu semampu kita kita usahakan apakah sudah apa nih Ini bertanya tentang puasa Nabi Dawud, sehari puasa, sehari tidak Ini Amr bin As Itu malah menyesal melakukan hal ini Kerana uh, Rasulullah mengatakan, ambillah dari ibadah itu Matutikun yang kita mampu Oleh sebab itu uh, Hal yang terbaik adalah petunjuk Rasulullah SAW Terutama adalah puasa Senin Kamis saja cukup Saya rasa Kerana tidak mungkin dia akan tetap Kerana kata Rasulullah Khairul amali adwa muha wa'in allah Sebaik amal itu yang senantiasa dilakukan, sekalipun sedih sedikit, ada orang tak? So, bangun salat malam, langsung salat malamnya 20 rakaat, tapi tiga bulan berikutnya enggak salat salat malam lagi. Bukan begitu? Ya? Tetapi adalah yang terus menerus, ya terus menerus, terus menerus dalam beribadah itu, bukan dengan cara memborong-borong. Karena kalau orang berkaji seperti itu dia cepat bosan. Jadi oleh sebab ibadah itu kita lakukan hal yang senantiasa tapi kita mampu. Pesat, apakah itu supi? Karena saya dalam ke, apa ini? Naya saya kalau tulis tulisan yang sangat bagus nggak bisa baca saya. Maksudnya apa ini? juga nggak ini harus masuk SD lagi nggak bisa baca dia mungkin kesimpulannya sufi-sufi penjelasan sufi-sufi itu marotip bermacam-macam tingkatannya ada yang gulu ada yang tidak gulu ada orang yang memahami sufi itu adalah orang-orang yang zuhud ya kan sebetulnya beda sekali antara sufi dengan zuhud jauh beda kalau sufi zuhudnya di mata tapi di hati enggak Buktinya apa? Kalau mereka zuhud, kenapa harus minta-minta? Kalau mereka zuhud, kenapa harus mungut apa infak-infak dari muridnya? Kalau mereka zuhud, kenapa orang minta doa harus kasih infak? Orang bertanya harus kasih infak? Salaman harus ada amplopnya? Itu bukan zuhud mereka. Yang dikatakan zuhud itu bukan yang dikatakan zuhud itu adalah dia berpunya tapi dia mempergunakan dengan sebatas keperluannya saja yaitu dunia itu ada di tangannya ini zuhud karena enggak punya ini memang zuhud terpaksa namanya itu karena enggak punya ya kan tapi yang zuhud itu dia punya dan dia mampu mempertahankan dirinya ini yang zuhud ada yang zuhud karena tidak punya buktinya apa setelah ya apa namanya dia dikasih kemewahan dia mau kan betapa banyaknya mereka ini bukan zuhud berarti begitu Nah, oleh sebab itu kemudian uh, sufi itu bertingkat-tingkat pemahaman mereka. Tidak semua yang sampai kepada kekufuran dan ada pula yang sampai kepada kekufuran seperti uh, Ibn Arabi dan seterusnya yang mengatakan ma'rifatullah. Dia sama mengatakan hulul. Bahawa Allah itu bercampur dengan makhluknya atau makhluk itu bersatu dengan makhluknya. Ini pemahamannya. Nih Maka dia katakan Walaaat dari mana Allah? Walmaqboot. Saya nggak tahu siapa yang disembah dan siapa yang menyembah sampai dia mengatakan demikian. Maka oleh sebab itu perlu kita uh, pahami bahwa uh, yang menjadi patokan kita adalah menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang diambil oleh para sahabat dan kita tidak memakai label-label yang yang membawa kita dalam perpecah Sufi dan selesnya bahkan sufi itu banyak sekali turuknya. Banyak sekali pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh Dan ini telah dikupas oleh Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Tabisul Iblis bagaimana orang sufi Orang sufi pertama sekali yang mereka lakukan adalah Tidak cinta ilmu Tidak mahu majlis ilmu dia Kenapa? Karena ilmunya katanya langsung dari Allah Langsung di tempat Jibril mengambil Oleh sebab itu dia katakan Kamu mengambil ilmunya dari orang-orang mati Kalau kami tidak haddathani qabi an rabbi Langsung Gak lewat Malaikat Jibril, gak Rasulullah SAW. Hatinya langsung mendapat wahyu dari Allah, mendapat bisikan dari Allah, ilham dan seumpamanya. Sehingga dia memiliki ajaran-ajaran yang aneh.